Mimpi kamu? Boleh? Boleh? Oke, nanti malam tunggu aja ya. Habis acara selesai langsung cus saya ke mimpi kamu ya. Baru mau